Halo hai teman-teman, ada saya lagi, Aryansurya sahabat kamu dari pagar kehidupan pastinya. Ya Kemarin kita sudah membicarakan sebuah topik yang berhubungan dengan masalah bagaimana caranya kamu menghilangkan minder dan juga mungkin perasaan sensitif Ya Responnya sangat bagus, sangat luar biasa hebat dan saya pun bersyukur karena sudah banyak yang alhamdulillah langsung mendapatkan hasilnya Nah kali ini saya sebagai sahabat kamu pun ingin kembali berdiskusi kepada kamu dengan sebuah topik yang sebenarnya sederhana Enteng Tapi kalau kamu praktekin dengan benar Dengan izin Tuhan pasti bisa merubah hidup kamu Topik apa itu mas bro? Topik yang akan saya bahas kali ini Adalah sebuah topik yang berhubungan dengan Bagaimana cara saya Bisa melipat gandakan segala sesuatu Secara ajaib Betul Secara ajaib Nah Jadi bagi kamu sekarang yang mungkin ingin melipat-gandakan sesuatu hal apapun itu Silahkan kamu dengarkan audio atau video ini Dan jangan lupa praktekkan Karena kalau kamu berani mempraktekkan Akan ada hasilnya Sekali lagi Akan ada hasilnya Nah hal apa itu mas bro yang akan kita bahas kali ini? Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kamu melipat-gandakan sesuatu Tapi dengan cara yang unik Kok bisa disebut unik? Uniknya gimana tuh maksudnya mas bro? Unik, karena cara ini sebenarnya mungkin kamu sudah tahu, sudah sering dengar tapi kurang detail gitu. Nah, detailnya ini yang akan melengkapi ucapan-ucapan dari para pemuka agama mungkin, supaya kamu bisa mempraktekkan apa yang mereka ajarkan dengan sebenar-benarnya praktek. Kalau kita bicara masalah melipat-gandakan, pasti yang ada di otak kamu adalah betul, sedekah. Tapi... Kamu pernah gak sih memperhatikan ada beberapa orang yang mohon maaf nih Sedekahnya tapi kok balasannya tidak seperti apa yang mereka harapkan gitu Mereka berharap kalau sedekah gue harus dibalas 10 kali lipat Tapi kok kayaknya balasannya dikit ya mas bro ya Penyebabnya apa? Nah sebelumnya ngomong-ngomong soal melipat gandakan Kamu pernah gak sih menanyakan sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan saya dan pagar kehidupan? Pertanyaannya seperti ini kamu pernah gak bertanya dalam benak kamu sendiri bertanya... ...ini kok orang materi ada terus ya hampir tiap hari? Dan materinya pun Alhamdulillah ngebantu. Berarti ini orang kayaknya punya persediaan materi gak habis-habis. Kok bisa ya mas bro? Resepnya apa sih? Pernah gak kamu bertanya seperti itu dalam hati kamu? Mungkin pernah ya? Nah kalau kamu ingin tahu jawabannya... ...jawabannya sederhana. Karena saya tahu cara melipat gandakan ilmu saya. Nah sekarang gini... ...saya ingin kamu dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan... Tolong resapi karena ini penting. Cara melipat gandakan segala sesuatu itu sebenarnya mudah. Hanya kamu perlu bumbu dasar yang selama ini mungkin kamu secara sadar atau tidak sadar lupa. Bumbu dasar itu yang disebut dengan cinta. Kamu bisa melipat gandakan segala sesuatu, syaratnya cuma dua. Apa itu Mas Bro? Kamu mau bagikan itu kepada orang lain dan yang kedua, kamu bagikan itu dengan cinta Sekali lagi, kamu harus mau membagikan itu kepada orang lain Dan kamu harus mau membagikan itu dengan cinta Betul, dengan cinta Karena kebanyakan gini, kebanyakan orang kalau mempelajari teori itu hanya sekedar teori Disuruh sedekah, sedekah Tapi kalau kamu habis sedekah cemberut, ya efek sedekahnya gak akan maksimal kalau kamu bersyukur, tapi bersyukurnya cuma di mulut, abis itu kamu mingkem cemberut, efek bersyukurnya pun tidak akan maksimal. Apapun yang kamu tidak kerjakan dengan cinta, hasilnya tidak akan maksimal. Itu faktanya. Nah sekarang, kalau kamu saat ini dalam hati kecil kamu merasa bingung kenapa ku sedekah gua kayaknya kurang berbalas, jawaban yang paling masuk akal bisa jadi kamu memberikan sesuatu tidak dengan cinta. Apapun yang kamu bagikan dengan cinta, sekali lagi apapun akan kembali kepada kamu dalam jumlah yang besar. Nah itulah yang membuat saya, Alhamdulillah tidak pernah kehabisan ilmu yang ingin saya bagikan kepada kamu. Karena saya selalu memberikan ilmu kepada kamu atas nama cinta. Saya mencintai kamu semua, saya bermaksud menolong kamu semua. Karena saya menggunakan cinta dan saya bagikan apa yang saya punya ilmu saya selalu bertambah, bertambah, dan bertambah. Itu baru ilmu. Begitu juga dengan uang. Kebanyakan orang, dia tidak memperhatikan kitab suci-nya dengan detail. Padahal di dalam Quran, kitab suci saya sebagai orang Islam, dikatakan bahwa kamu harus bersedekah menggunakan harta yang kamu cintai. Nah sekarang, ada gak diantara kamu semua yang masih bersedekah menggunakan mohon maaf nih, pakaian bekas duit receh yang udah kumel, ya kan sepatu yang udah bolong, mungkin niat kamu baik, alhamdulillah tapi ketahuilah, kalau kamu berbagi tidak dengan cinta efeknya pun tidak begitu dahsyat loh ah masa sih, yang benar. Nah mungkin kamu butuh penjelasan yang lebih dalam lagi Kenapa nih mas bro? Kenapa ya kalau tadi mungkin mas bro bilang kita harus berbagi menggunakan cinta Kenapa bisa begitu? Ada gak landasan hukumnya untuk itu semua? Jawabannya ada Begini teman-teman Kamu harus mengetahui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan bahan bakar cinta kasih Semua yang terjadi dalam alam semesta ini pada dasarnya adalah terjadi berdasarkan hukum cinta kasih Kamu mendapatkan hujan, hujan itu rahmat Kenapa? Karena dengan hujan itu kamu bisa makan, kamu bisa minum Bahkan kamu bisa terbebas dari penyakit-penyakit yang seandainya tidak ada hujan, penyakit itu ada Dengan adanya sinar matahari contohnya Kamu bisa hidup dengan lebih sehat dibandingkan kamu tidak terkena sinar matahari Berapa banyak dokter menyuruh anak bayi untuk dijemur Karena memang terbukti secara ilmiah sinar matahari sangat dibutuhkan tubuh manusia Itu saja sudah pertanda bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan bahan bakar cinta dan kasih dan itu juga sebabnya, kenapa kalau dalam kitab suci Quran khususnya, selalu yang diulang-ulang di awal setiap surat adalah sifat Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Betul apa enggak? Nah dari situ, sebenarnya kita udah dikasih petunjuk sama Tuhan bahwa kalau kita ingin menjadi manusia yang bahagia, dan mujur dalam kehidupan kita sehari-hari, haruslah kita melandaskan segala sesuatunya dengan cinta. Dengan cinta dan kasih. Itu rahasianya. Nah, karena memang semua ini landasannya adalah cinta, setiap amal ibadah kita pun, teman-teman, harus dilandasi cinta. Cinta kepada Tuhan, betul. Cinta kepada sesama pun juga penting. Karena kalau kita cinta kepada Tuhan Mustahil kita tidak cinta kepada sesama Itu mustahil Kalau ada orang-orang bilang Gue cinta mati bro sama Tuhan Tapi lu nyakitin orang lain Padahal orang lain itu gak salah apa-apa Kamu bohong atas cinta kamu sama Tuhan Kamu bohong Karena kalau kamu cinta dengan pencipta kamu Kamu pun pasti mencintai ciptaannya Selama ciptaannya itu tidak merugikan kamu Itu fakta Nah, sekarang, dengan landasan ilmu yang seperti ini, kamu sudah paham betul. Kamu sudah paham betul bahwa rahasia alam semesta itu selalu berhubungan dengan cinta dan kasih. Semua yang kamu jalani atas dasar cinta dan kasih, efeknya bisa double atau bahkan lebih dari itu. Itu rahasianya. Nah, sekarang, kalau kamu sudah tahu landasan ilmunya kenapa saya mengatakan bagikan semuanya dengan cinta landasannya kamu sudah paham sekarang kamu tidak punya alasan lagi untuk membantah bahwa memang semua itu harus dikerjakan atas dasar cinta nah sekarang saya tanya tolong jawab dulu dalam hati kamu secara jujur ya jawabannya harus jujur sekarang saya tanya yang pertama apakah kamu sekarang bekerja dengan pekerjaan yang kamu cintai? kalau jawabannya tidak tinggalkan cari pekerjaan yang kamu cintai kenapa? Karena kalau pekerjaan yang kamu kerjakan tidak ada landasan cinta di dalamnya, yang terjadi adalah kamu tidak akan kemana-mana alias kamu tidak akan berkembang. Loh kok mas bro tiba-tiba nanyain pekerjaan apa hubungannya? Mas bro ada. Karena pekerjaan itu kan sumber keuangan kamu. Kamu mendapatkan uang itu kan dari pekerjaan. toh. Karena kalau sumber keuangan kamu aja kamu sudah salah, jangan salahin siapa-siapa. Saya dahinnya mohon maaf, rezeki kamu pun seret. Makanya saya tanya dulu, apakah kamu mengerjakan pekerjaan yang kamu cintai atau jangan-jangan pekerjaan yang kamu cintai bukan adalah pekerjaan yang kamu kerjakan saat ini? Kalau memang pekerjaan yang kamu cintai bukan pekerjaan kamu saat ini, saya mohon tolong berhenti dan berpindahlah kepada pekerjaan yang kamu cintai. Karena sumber keuangan kamu adalah yang paling baik berasal dari pekerjaan yang di dalamnya ada cinta, bukan Drama, itu dia rahasianya Nah sekarang kamu udah dapat uang dari pekerjaan yang kamu cintai Gimana cara melipat gandakan uang mas bro, ada tipsnya gak? Ada dong, ini tipsnya Apapun yang ingin kamu lipat gandakan, tolong bagikan dengan cinta Sekarang saya berasumsi kamu ingin melipat gandakan uang toh Sekarang caranya kamu bisa melipat gandakan uang Ketika kamu bersedekah, bersedekahlah dengan cinta Caranya gimana mas bro? Bersedekahlah, setelah bersedekah kamu bersyukur Kamu doakan juga orang yang kamu sedekahi Dengan cara saya sedekah manusia terpuji kemarin Kalau kamu ingin tahu bagaimana cara saya bersedekah Tonton video saya yang berjudul Sedekah manusia terpuji Bisa cari di Youtube Kamu praktekkan itu Maka alhamdulillah insyaallah Kamu akan menjadi orang yang berkelimpahan Kenapa mas bro? Karena kamu membagikan uang kamu dengan cinta jadi mulai saat ini, saya gak mau lagi ketika kamu sedekah uang, kamu cemberut, kamu mikir kapan ya balasannya. Karena semakin kamu cemberut dan mikirin balasannya, semakin kamu jauh dari dasar cinta dan kasih. Itu rahasianya. Nah itu kan baru uang mas bro. Bagaimana dengan yang lain? Seandainya gue pengen menjadi orang yang punya ilmu banyak kayak lu. Gimana caranya? Caranya gampang. Kamu bagikan ilmu yang kamu punya saat ini, dengan cinta kepada orang lain Bisa gak? Berani gak? Kamu punya ilmu pasti punya dong Ilmu apapun itu kamu pasti punya Nah kamu bagikan ilmu itu yang kamu punya Walaupun cuma setitik Walaupun cuma sebiji zarah Kamu bagikan ilmu itu kepada orang lain Dengan cinta sebagai landasannya Niscaya entah kenapa Ide kamu akan menjadi terus bertambah banyak Nah sekarang saya punya tips nih, tips ini berhubungan dengan bagaimana caranya kamu bisa melipat gandakan ide Seandainya kamu butuh sebuah ide dalam pekerjaan kamu Entah mungkin kamu pemusik, penulis buku, mungkin kamu seseorang yang sedang miskin ide Sekarang gini, supaya kamu bisa memiliki ide Saran saya adalah tolong bagikan ilmu menggunakan cara saya tadi Setiap kali kamu punya ilmu, kamu bagikan ilmu itu kepada orang lain, siapapun itu dengan cara apapun Misalnya, kamu emang lebih suka nulis Tulislah ilmu kamu itu yang kamu tahu Dengan cinta kepada orang-orang yang di luar sana Yang bener-bener kamu ingin sebarkan itu kepada mereka Kalau kamu membagikan ilmu dengan cinta Otomatis ilmu yang kamu bagikan bukan ilmu abal-abal Bukan ilmu tong kosong nyaring bunyinya Bukan Nah kalau kamu sudah bisa membagikan segala sesuatu dengan cinta, dalam hal ini ilmu, ilmu itu akan kembali kepada kamu dalam bentuk yang lebih besar. Percaya atau enggak, itu fakta. Nah oke okay, mas bro, tadi kan lu udah bilang tentang uang, bisa dilipat gandakan dengan sedekah atas dasar cinta, oke? Okay. Tadi lu juga udah bilang tentang ilmu ilmu kalau dibagikan dengan cinta akan kembali kepada lu dalam jumlah yang besar oke, okay. bagaimana dengan hal lain ada gak mas bro di luar ilmu sama uang yang kalau kita bagikan jadi berlipat ganda gitu ada, beneran, ada dan ini sudah terbukti ya, kamu percaya atau enggak kalau kamu bagikan buku dengan cinta kepada orang lain buku yang kembali kepada kamu lebih banyak, cobain aja praktekin kalau kamu bagikan baju kepada orang yang membutuhkan Atas dasar cinta Kamu akan punya baju lebih banyak Kalau kamu bagikan sepatu yang masih bagus Yang kamu cintai Kamu bagikan sepatu itu kepada orang lain Atas dasar cinta Kamu akan punya sepatu yang lebih bagus Atau mungkin sama bagusnya Tapi jumlahnya lebih banyak Percaya atau enggak Apapun Sekali lagi Apapun Yang kamu bagikan kepada orang lain Dengan cinta Akan kembali kepada kamu Dalam jumlah yang besar Itu Coba praktekin aja kalau nggak percaya. Kamu tanya diri kamu, apa ya yang pengen gue lipat-gandakan? Apakah uang? Apakah ilmu? Atau jangan-jangan barang? Nah, apapun itu, kamu ambil, kamu bagikan kepada orang lain atas dasar cinta. Pasti dia akan kembali kepada kamu cepat atau lambat dalam jumlah yang besar. Dengan syarat, orang yang kamu bantu juga bukan orang-orang yang memang tidak butuh bantuan. Harus orang yang butuh bantuan ya. Nah, itu baru berwujud materi Begitu juga bagi kamu yang buntu dengan jalan keluar Dengarkan baik-baik Bagi kamu yang sekarang sedang mengalami kebuntuan Dan butuh jalan keluar Kamu supaya bisa menemukan jalan keluar Kamu harus melakukan satu hal Apa itu mas bro? Kamu bantu dulu orang lain yang lagi buntu jalannya Dengan cinta Kalau kamu ingin dibantu Tuhan Bantu dulu orang lain Atas dasar cinta Karena kalau kamu ingin dibantu orang lain Dibantu Tuhan secara khusus Kamu bantu dulu orang lain dengan cinta Karena apapun yang kamu bagikan kepada orang lain dengan cinta Sekali lagi akan kembali kepada kamu Dalam jumlah yang besar Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan bantuan Percaya atau enggak, praktekan Jadi sekarang saya sudah pengen banget sahabat pagar kehidupan tahu Bahwa apapun yang kamu bagikan dengan cinta Itu akan kembali kepada diri kamu sendiri Mulai saat ini kamu gak usah lagi mikirin Aduh gimana caranya dapetin ini dapetin itu Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah begini Apa ya yang bisa gue bagikan kepada orang lain dengan cinta? Apa ya yang bisa gue bagikan dengan cinta kepada sesama gue yang membutuhkan? Karena apapun yang kamu bagikan kepada orang lain dengan cinta Pasti akan kembali kepada kamu Jadi dirubah kacamatanya Dari kacamata mengemis minta bantuan Sekarang kacamatanya adalah tangan di atas Memberikan bantuan atas dasar cinta Karena sekali lagi saya ulangi Apapun yang kamu bagikan dengan cinta Akan kembali kepada kamu Dalam jumlah yang besar Itu rahasia terbesar kehidupan kamu praktekkan itu semua dan lihat hasilnya. Dan jangan lupa, kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada saya via siaran langsung atau live streaming yang akan saya selenggarakan di channel Pagar Kehidupan. So, buat kamu yang sudah praktek atau ingin praktek, jangan lupa subscribe dulu channel Pagar Kehidupan dan kita akan berjumpa lagi di live streaming supaya kamu lebih jelas mengenai hal yang baru saja saya katakan secara lebih detail. Kamu praktekkan ini dan silakan lihat keajaiban yang terjadi. Dalam hidup kamu. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, dan keep loving. Bye-bye.